Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah para pemirsa syarat TV One, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala? Sangat sekali saya ceri keranin pagi hari ini kembali menjumpai anda, tentunya di acara TV yang kalbu dengan satu yang sangat berbeda dan lebih fresh tentunya. Dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas salah satu asmaul husna yaitu Arujab bersama ibu ibu yang sudah hadir di tengah tengah saya. Kita sapa dulu ya ibu ibunya. Assalamualaikum Ubi ibu ibu. Sehat semua Ini dari pengajian mana nih Udah hijau putih Masya Allah Yang kompak Atau Ibu Dari Bintaro Subhanallah iya. Ibu siap mendengarkan Arojak ya Bu ya Gala mati Bu Jikir Arojak Arojak Dapat duit deh <laughs> Insya Allah Amin Nah dari tadi Bu jangan bisik-bisik Tenang aja Bu Saya akan ke sana Dengan Ibu Sibu mananya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh -tuh. Cantik sekali, udah pink semua, Masya Allah Dari mana ini Ibu, pengajian mana? Sukapura, Masya Allah Oh saya pernah silaturahim ya, tempat ya. Ibu ya Sehat semua Ibu ya, keluarga sehat ya. Iya deh, ini nah, pemirsa insya Allah selama satu jam ini kita akan membahas tentang Arojak bersama dengan Ustaz Al Amiruddin Tentunya sudah tidak asing lagi di hadapan kita semua Langsung saja kita panggil Ustaz Mangga ya, Ustaz. ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu sehat? Ibu-ibu. Ah. Ya, ya, ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, sama enggak? Silakan duduk Ustaz. Aduh, senang banget ya Ustaz ya kita sekarang lebih lebih apa ya Lebih fresh Lebih santai Ngebahasnya ya Di pagi-pagi ini Gitu ya Dan uh, Ustadz tadi di awal Sudah membuka Dan memberitahukan kepada pemirsa Tentang salah satu asmaul husna Yaitu Arocha Nah seringkali Kita dalam kehidupan sehari-hari Yaitu Allah Maha Pemberi Rezeki Artinya ya Ustadz ya Nah, rezeki kadang suka diartikan dengan hanya kulus saja Uang Tapi istilahnya rezeki yang Allah berikan itu Maha luasnya subhanallah Kadang kita juga tidak sampai memikirkan Oh, bahawa ini sebut rezeki atau ini yang enggak Nah, sebenarnya makna arojak sejenis itu apa, Ustaz? Silahkan Iya, e, ibu-ibu serta para pemirsa Yang namanya arojak atau rozak Itu artinya maha Jadi, hmm. kata-kata rozak hmm. itu Menggunakan atau dimaknai dengan kalimat atau dengan kata maha ya. mm -hmm. Kalau rozir artinya orang yang memberi rezeki mm -hmm. Kalau roza maha pemberi rezeki nah, mm -hmm. Kalau kita bicara tentang maha pemberi rezeki mm -hmm. Sebenarnya sekarang ibu lagi apa? bernapas? Beli nafas ya bu? Enggak, Gratis, gratis. Ya, gitu uh, ibu bisa melihat ke teh tes ke saya mm -hmm. ibu bisa membedakan ini warna pink warna hijau ya gitu itu sesungguhnya karena rezeki allah karena kalau allah mencabut rezeki mm -hmm. kemampuan melihat ibu tidak bisa membedakan mana kita mana putih mm -hmm. ya kan ibu pagi-pagi gini ya mm. ibu minum kopi banyak mm. suka kopi seger ibu bisa rasakan kok kopi terlalu manis ini kok kopi terlalu pahit oh ini kayaknya harus pakai susu supaya lebih enak mm. ibu bisa memisahkan mana pahit mana manis mm. ya itu sebenarnya karena rezeki Allah sebenarnya. kalau Allah cabut rezeki rasa yang Allah tanamkan pada mm. lidah kita udah ibu tidak bisa membedakan mana rasa kopi mana rasa teh ini sekadar bahan renungan, eh, saya ingin melihat rezeki itu sebenarnya luar biasa sekali luasnya. Mm -hmm. Mm -hmm. Saya punya teman, saya mm -hmm. almarhum bu ya. Mm -hmm. ketika saya menengok ke rumah sakit mm -hmm. gitu, jadi dia itu kena kanker ini, di lidahnya itu karena kena kanker. Mm -hmm. Dia bilang begini, um, aku tuyuk kalau dikasih air panas, mm -hmm. mencidih aja, aku minum aku tidak bisa merasakan. Mm -hmm. Masya Allah. Ibu kan bisa merasakan. Aduh ini dingin, anget. Karena Bu di sini bermilyar-milyar saraf. ngasih sih apa? Berintah ke otak bahwa ini anget, ini panas. Makanya begitu panas, tah gitu kan <susur> <susur> Spontan kan? <susur> gitu. Ibu itu tuh reseptor. Jadi sebenarnya terlalu naik. Terlalu sempit Kalau kita mengartikan rejeki hanya kulus iya. <laughs> nah, Tapi uh, tidak salah uh, Kalau betul. kulus atau uang itu disebut rejeki betul. Tidak salah uh -huh. Tapi terlalu sempit Kalau kita mengartikan rejeki Hanya dalam uang. bentuk uang Itu salah besar gitu. Uh -huh. Nah oleh karena itu Ibu-ibu e, serta para pemirsa uh -huh. e, Di dalam e, Al-Quran uh -huh. ya, Disebut e, Hal min khali fin wairulloh Yaruzukukum minat samai wal abd Adakah yang bisa memberikan rezeki selain Allah hmm. dari langit dan bumi? Kenapa Allah berfirman seperti itu? Hmm. Karena kita tidak mungkin bisa hidup tanpa rezeki Allah, ya, ya. tidak mungkin bisa hidup tanpa hmm. rezeki Allah, hmm. gitu. Seperti yang saya tadi katakan, kita bisa membedakan rasa, membedakan warna, bahkan ibu bisa merasakan kalau ada yang pegang ini tangan suami, <laughs> ya bu. Wah ini tangan anak. <laughs> ini yang lagi utang, udah jadi ibu bisa bedakan kan Nah gitu Yang parah Ini istri ternyata bukan Jadi, jadi maksud saya adalah Itu mm. karena rezeki yang Allah berikan Nah ternyata mm. Rezeki itu macam-macam Ada rezeki dalam bentuk uh, Kekayaan Itu memang mm. betul rezeki ibu ya? mm -hmm. Kalau ibu dapat uh, dari suami Perbulan atau per hari Kan mm. uh, penghasilan Suami ibu macam-macam di sini ya. Ada Kayaknya yang... sehari 20 juta dari berjajanya saja. Ada yang harian ya bu, ada yang bulanan, ada yang nggak jelas. Tidak <laughs> ya. Tapi begitu ibu dapat dari suami, mau bulanan, mau harian, mau nggak jelas gitu ya, yang penti itu rezeki. Terus bu, ibu yang punya putra atau putri itu rezeki. Subhanallah. Ya. Ada orang yang eh, boleh jadi mm -hmm. Kekayaan materinya sesetengah ya, ke ya, biasa-biasa, mm -hmm. tapi anaknya soleh soleh. Ya, tapi ya. soleh dari ibu bapaknya jelas lebih kanteng lagi. Nah <laughs> itu apa rezeki. Jadi kalau ibu dikaruniai anak itu rezeki, gitu kan? Nah, ibu dikaruniai suami itu rezeki. Mm -hmm. Kalau laki-laki punya istri itu rezeki. Iya. Jadi sebutut apapun, sejelek apapun suami ibu itu adalah rezeki ibu. Ya, makanya nggak boleh menjelekkan penampilan suami. Ih suami aku sebutut banget. Ibu, ibu berarti itu menjelekkan rezeki sendiri, hmm. ya banyak laki-laki adem. Kamu kok nggak pernah datang sama sama istri ke undangan ke kantor? Aku malu, Mbak Maksud. Berarti dia menghinakan rezekinya Bina sendiri. Okay. Kalau bicara mengenai rezeki, nih pak, mm -hmm. berarti Allah sudah memberikan rezeki kepada masing-masing hambanya itu sebelum apa memang kita sudah ditakdirkan istilahnya sebelum kita lahir. Kalau misalnya apa namanya uh, sebelum kandungan itu uh, berbuah gitu ya asal dalam artikan berkembang, itu di 4 bulan waktu kita uh, di dalam rahim gitu mm -hmm. atau memang kita bisa minta pada Allah rezeki gitu dengan dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, berarti masih bisa berubah gitu. Hmm. Begini, rezeki itu ada yang memang sama Allah sudah diberi, hmm. tidak perlu dicari. Hmm. Tapi ada juga yang memang harus dicari Harus dicari? Harus. Seperti apa Pak? Ya. Nanti kita akan bahas ya Nanti seharinya pasti antara halal dan gak halal Namun ya. bisa jari kemana-mana Titian Kolbu akan kembali selain satu ini Tetap bersama kami Insya Allah Kembali lagi di Titian Kolbu Dan kita masih membahas tentang salah satu husna Yaitu Arojah Di awal tadi Ustaz Tan sudah memberikan Bahwa rezeki itu tidak hanya uang Tapi dengan mata pun itu sudah kita sebut dengan rezeki Dengan mata yang sehat, mulut juga yang sehat Penglihatan pendengaran yang sehat pun Subhanallah itu sudah merupakan rezeki dari Allah ya Ustaz ya, ya. Nah sebelum saya memberikan kesempatan pada ibu-ibu hmm. Tadi Ustaz ada berapa rezeki anak, suami, istri Yang lainnya ada lagi Ustaz? Ilmu hmm, Ilmu juga rezeki ya Makanya setiap orang oleh Allah diberi rezeki ilmu yang beda-beda mm -hmm. Ada orang yang baca buku sekali langsung ngerti mm -hmm. Ada yang bukunya rusak lah ngerti-ngerti <Susuk> <Susuk> Jadi dia orang yang susah ngerti cepet lu nah, Berarti kan rezekinya beda kan? <Susuk> ya, nah, ya, jadi ya. ilmu itu rezeki bu Nah mm -hmm. kayak ibu-ibu di sini dijelasin sekali langsung ngerti Amin nah, Itu ilmu Terus termasuk rezeki itu apa bu teman-teman hmm. yang soleh jadi amin. kalau ibu Mohan punya sahabat Allah. yang soleh teman-teman yang soleh itu tuh rezeki yeah. karena jangan salah ada orang yang hidupnya rusak itu karena teman yeah. tapi yeah. ada yeah. orang yang hidupnya jadi baik lurus mm. karena teman yeah. makanya teman yang membawa kepada kebaikan dia adalah rezeki kita itu ya ibu-ibu nah, kumpul di sini rezeki bagi kita Berarti... karena teman-teman soleh mm. Berarti ibu-ibu ini TPM ya Ustaz, bukan teman tapi mesra yeah. Teman-teman muslimah yeah. <laughs> Iya dia baik Nah siapa yang mau bertanya langsung saja di sebelah sini Yang sudah hijau-hijau siapa yang mau bertanya langsung Tunjuk tangan Oh di sebelah saya, cantik juga Soakan ibu dengan ibu siapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lenny. Uh -huh. uh, saya mau bertanya pusat. Uh, mohon dijelaskan doa tentang uh, doa tentang pembuka pintu rezeki. Uh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih aman-aman aja bu selama ini. Aman. Doa. Amin. Cukup ya bu ya. Doa. Alhamdulillah. Doa Pembuka rezeki iya. ya. Gitu. Bu ada nggak di sini yang suka berdoa? Teh. Maaf sebentar. Iya iya iya. Yang yang Suka berdoa minta rezeki apa? Ibu suka, ibu pernah berdoa minta rezeki sama Allah apa? Teksnya apa? Kata-katanya. Ya Allah. Oh, apa gimana, Bu? rahuma ini aku ka wa amal. Amin. Semoga bala dan penghalalan Amin. Terima kasih Bu Ustazah. Masyaallah ya. ada di sini. Nah, ibu-ibu uh, serta para pemirsa. Jadi gini, doa untuk minta rezeki itu sebenarnya uh, macam-macam hmm. ya. Bisa seperti yang ibu katakan tadi. Ada juga yang gini, ah, kalau aku sih enggak ngerti bahasa Arab. Hmm. Aku tuh pakai bahasa Indonesia saja. Boleh. Ya Roza. Apa Bu Ya Roza? Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Berikanlah kepadaku rezeki yang halal. Berikan kepadaku rezeki yang luar Berikan rezeki yang membuat aku rindu kepadamu. Berikan kepadaku rezeki yang membuat aku semakin rindu kepadamu. Berikan aku rezeki yang membuat aku semakin selalu ingin mendekatkan diri kepadamu Itu contoh teks. Ya. Hmm. nah jadi kalau ibu bertanya doa minta rezeki apa apa saja yang ibu bisa pahami hmm. boleh pakai bahasa Arab itu kalau pakai bahasa Arab namanya doa maksurat hmm. apa bu maksurat awas bukan mak erot <laughs> kedengaran barusan mak erot maksurat apa maksurat tuh doa yang redaksionalnya ada di Quran atau Hadis. Mm -hmm. Allahumma ilmi asalukailmanafnya warizkon toyiban wahamalad mutakobalat itu namanya maksurat. Mm -hmm. Karena ibu membaca doa itu dari Hadis atau dari Quran. Mm -hmm. Nah itu namanya maksurat. Mm -hmm. Tapi doa itu tidak selamanya harus maksurat. Mm -hmm. Kita pun boleh dengan bahasa kita. Ibu yang orang Jawa merasa lebih mantap pakai bahasa Jawa, silakan pakai bahasa Jawa. Kalau di luar sholat ya bu ya, iya. karena kalau dalam sholat sih nggak boleh ya. Kalau saya misalnya dari Bandung, saya lebih mantap pakai bahasa Sunda. Doa minta rezeki. Oh, Tegalu cicit. <laughs> boleh pakai bahasa Sunda. Ah katanya saya. Bahasa Lebih enak Indonesia. pakai bahasa Indonesia Boleh hmm. Itu namanya doa bernafura hmm. Jadi kembali ke pertanyaan ibu Bahwa sebenarnya doa minta rezeki itu Silahkan mau dari hadis, hmm. dari Quran Atau redaksinya kita nyusun sendiri hmm. Atau disusunkan oleh orang lain Ya, hmm. kata ibu tuh Teh-teh-teh-teh, hmm. tolong dong tuliskan doa Aku minta rezeki, bagaimana hmm. aku tidak bisa ngarang Kalau hmm. teh teh kan kinter ngarangnya nah, Nulis gini-gini hmm. gini, Uh, akhirnya dibaca sama iya. ibu, rasa, rasa, rasa. boleh. Mm. Tapi memang mm. biasakan awali doa kita dengan asmaul husna. Mm. Di antaranya ya rozzak, gitu. Mm. Tapi bukan hanya ya rozzak saja kita. Ya karim, mm. ya rohman, mm -hmm. ya rohim. Sebenarnya ibu, kalau kita berdoa, memang selalu disunahkan. Menurut firman Allah itu Walillahil asma'ul husna Allah itu punya asma'ul husna Fad Maka berdoalah dengannya Jadi ibu berdoa apapun Doa rezeki, doa ilmu Doa supaya anak-anak soleh Awali biasakan Awali dengan asma'ul husna ya, ya? Berdoa dan asal kita balik lagi Harus yakin juga kepada Allah ya Tapi ya. ada juga ya. sambil habis doa kabul nggak ya Tuh, tapi kok utang aku bayar-bayar bagaimana nah, nih nah itu berarti kan kurang yakin juga ya, ya Ustaz Ya jadi memang Ustaz, betul ada itu penting bahwa berdoa itu hmm. harus yakin betul. karena kata Nabi ya Yuhanas hai manusia Allah mm -hmm. berdoalah kamu kepada Allah wa antum kinu nabil ijabah dan kamu harus yakin mm -hmm. doamu itu dikabulkan yeah. jangan sampai gini berdo udah berdoanya udah dikabul nggak Nggak tahu ya kayaknya enggak. Feeling, ini mah feeling ya Nggak Baik, ah, nah, <laughs> makasih Ustaz jawabannya Langsung saja kita kasih kesempatan Sama ibu-ibu, tadi kan sudah sebelah kanan saya ini, Sekarang ya. sebelah kiri, silakan. Dengan ibu siapa langsung saja Oh ya, silakan ibu Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Nama saya Maisaro mm -hmm. Ibu Maisaro yes. ya. ah, Yang ingin saya tanyakan Apakah dolar Orang yang berzikir sembah arzak sebanyak 2000 kali itu merupakan amalan pembuka rezeki. Hmm. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya. Ya. Ada yang suka baca gitu enggak? Kan? Ya husa ya rızak ya 2000 gitu ada? <tuh>. Dia juga kayaknya Arojak 2000 2000, 2000 dolar maksudnya ya, ya. E, jadi begini ya e, kita dianjurkan untuk mengawali doa dengan asmaul husna mm -hmm. tapi tidak perlu ditentukan jumlah dan kemudian ditetapkan target mm. kalau cuma sekadar supaya warung laku bacanya rojak 500 kali karena warung tapi kalau saya punya mall ya, oh itu 4.000 kali karena mall kan gitu Nah ini artinya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat iya. Kepada yang suka membaca dan ditentukan jumlahnya mm -hmm. Sebenarnya ibu yang penting mm -hmm. itu bukan berapa kali Tapi seberapa penghayatan kita Betul. Sekarang ibu baca berapa tadi? 2.000 mm -hmm. Pakai alat gitu teh ya iya. Ya, rozak, rozak, rozak, rozak, rozak, ya, rozak, rozak, rozak, rozak, rozak, dilihat, duh baru 200, rozak, rozak, rozak, rozak, rozak. atuh 300, rozak, rozak, nah, nah. anaknya manggil, ibu, ya, ya tak dulu sebentar, nah, tadi berapa ya? Artinya oh. apa? Kalau begitu, penghayatannya hilang. Nah. Yang penting, walaupun cuma 2-3 kali, tapi ibu mantap. Ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya, ya Allah berikan kepadaku rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membuat aku semakin rindu kepadamu, hmm. rezeki yang membuat aku bisa husnul khati. Ya Allah ya. kan begini, mat bu ya. daripada ibu terus aja berputar ya, sudah sampai gitu tadi tulis dulu 2240 ya kan gitu minum kopi dulu segala macam gitu 240 terusin lagi gitu kan. Itu pemaknaannya jadi hilang iya, ya iya. Tentu tanpa mengurangi rasa hormat saya iya, iya. Tapi nampaknya Yang paling lebih mendekati kebenaran adalah Lebih ke aspek penghayatan mm -hmm. Bukan pada jumlah mm -hmm. nah, Memang ada zikir-zikir yang ditetapkan jumlahnya bu Seperti abis solat ya bu ya mm -hmm. Assalamualaikum Assalamualaikum mm -hmm. Itu tiga kali Ibu ya. jangan kok oh, ibu 3000 lagi pengen taubat tahu. <laughs> Tetap aja 3 kali karena nabi mencontohkannya 3 kali. <laughs> nabi. nabi baca subhanallah habis salat berapa kali, Bu? 33 kali alhamdulillah akbar terus eh uh, subhanallah. Nah, itu 33 kali masing-masing mm -hmm. ya. Mm -hmm. Itu. Itu memang ditentukan tapi dicontohkannya di mm -hmm. tapi sementara yang tadi ar-rojaz sekian ribu, sekian mm -hmm. ratus. Tanpa mengurangkan rasa hormat, itu sebenarnya e, tidak ada penjelasannya. Yang penting apa Bu tadi penghayatan. Berarti apapun ibadah yang kita lakukan, ikhlas mata-mata hanya mencapai keriduan Allah ya. Nah kita harus itu jangan hanya hitung-hitungan, karena Allah pun juga tidak pernah hitung-hitungan kan kepada hambanya. Jitu. Ya. Yeah. Baik. Nah, uh, Ustaz Seringkali kita misalnya mendapat rejeki ya gitu, kita pasti bersyukur, mengucap syukur yaitu Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi kadang suka ini beda tipis dengan arti gini, Alhamdulillah nih saya baru dapat rejeki dari si uh, ibu neneng misalnya, berarti kita istilahnya sudah dalam arti kata menuhankan ibu neneng daripada Allahnya dulu kita sebut gitu, dari, uh, Oh, sampainya gini ya sih nih ya saya bersyukur ya alhamdulillah punya teman namanya ibu neneng dia ngasih duit saya tiap hari sepuluh ribu gitu tapi kita lupa mengucapkan alhamdulillahnya kepada Allah karena kan lagi, yang maha memberi semua ini kan Allah gitu maha memberi ceki. Nah kalau kita kadang suka lupa mengucapkan kata syukur itu apa yang harus kita lakukan? Ya begini manusia itu kan katanya mm -hmm. al insan maha luhutok wanit ya mm -hmm. manusia itu kadang suka lupa mm -hmm. ya kalau lupa nggak mengucapkan alhamdulillah Bisa Bu nenek ngasih uangnya ke aku 100 ribu Bu nenek keren loh Alhamdulillah dari bu nenek ya. nah, Jadi boleh diralat Dengan kata-kata alhamdulillah Karena Allah maha tahu Yang terpenting itu memang aspek hati kita Tetapi memang ibu-ibu Yang namanya zikir itu kan harus Apa ya Katanya Kalau uh, kita ini sudah terbiasa yang keluar dari lisan Yang kalau di pikiran dan hati kita itu Dekat sama Allah Nanti yang keluar itu refleksnya zikir hmm. Kaget? Astagfirullah ya. Berikan? Ma'udzubillah Lihat hmm. yang indah? Subhanallah Dapat kenikmatan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Gitu Mau nabrak orang? Ha. <tuh> itu apa? <tuh> Artinya apa? Karena di otaknya jauh dengan Allah <tuh> Kan ada bu yang kalau kaget itu latah, nah nanti itu latahnya dilatih, latahnya dilatih ya. dengan sifir. Astagfirullah, nah, ya ada tikus. Astagfirullah gitu. Jadi kan ada yang latahnya jelek. Nah ini yang latahnya jelek tolong diperbaiki. Tapi ya. itu sebenarnya berproses, yang berproses. Nah. Berarti apapun yang Allah berikan kepada kita Kita harus mensyukuri ya Ustaz ya? Yeah. Mem Memberi rezeki dan yang lain-lain Nah kalau misalnya Ada, ada sering orang uh, berpikiran gini Ustaz Kalau mau dapat duit Kalau mau dagangan laku Salah satunya adalah dengan sholat duha yeah. Nah apakah Aplikasi dalam sholat duha itu bisa disebut kita Atau kita bisa menyebutnya dengan e, ya udah Menambah rejeki kita, puluh kita dengan sholat duha Apakah memang benar atau tidak Atau sholat duha itu sebagai hanya Memang sholat sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah Nanti kita akan bahas ya Nah pemirsa jangan kemana-mana Titian kolbo akan kembali selayang satu ini Tetap bersama kami Insyaallah